Alhamdulillah الحمد Alhamdulillah لله. الحمد لله الذي أنزل Al-Quran Hudan للناس وبينات من الهدى والفرقان واشهد أن لا إله إن الله واحده لا شريك له واشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق يظهره وعلى الدين كله ولو كره الكافرون Allahumma salli wa sallimu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa attabihina wa tabihihim biihsani ila yawmiddin A'udhu billahi minash shaynudhanirrajim Ya ayyuhallathina amanuttakullaha haqqa tukatih wa la tamutunna illa wa antum بعد Fa ya ibadallah ittaqullah faqad faazal taqa. muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Tentunya kita juga berharap mudah-mudahan upaya itu dijadikan oleh Allah sebagai amal ibadah yang pahalanya dilipatgandakan. Allahumma amin. Masyarakat Muslimin menjaga keimanan juga termasuk hal dari bertakwa kepada Allah Subhanahu Wataala. Arti menjaga keimanan adalah menjaga aqidah yang benar, mengikuti ajaran dari baginda Rasulullah SAW yang dilanjutkan oleh para sahabat dan dilanjutkan oleh para tabiin, kemudian generasi berikutnya para ulama salaf, kemudian sampailah kepada kita. Melewati para ulama-ulama Atau yang lazim Di negara kita disebut para kiai Dari yang sepuh Sampai hari ini Mudah-mudahan dengan demikian Kita dapat menjaga Apa yang menjadi warisan Dari baginda Rasulullah SAW Mari kita jaga akidah itu Yaitu akidah ahli sunnah Wal jamaah Yang di dalam berfikih mengikuti mazhab syafii di Indonesia ini sedangkan di dalam ketauhidan mengikuti mazhab Imam Ash'ari dan Imam Maturidi. Mudah-mudahan kita tetap dalam jalan yang lurus tersebut. Allahumma amin. Masa muslimin Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita atau siapa saja ke dalam surganya itu dengan rahmat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita juga berharap mudah-mudahan dalam setiap hari kita, dalam setiap kehidupan kita, kita mohon kepada Allah agar kita ini diberi rahmat dari Allah Swt. Sebagaimana kita sering mendengarkan dalam kitab Taibah tentang perlunya keyakinan mendapatkan rahmat dari Allah untuk masuk surga. Ada di sana disebutkan, "Wa ashiluhul jannah bi rahmati." Maka masukkanlah mereka itu surga dengan rahmatku kata Allah Subhanahu Wataala. Artinya kita akan masuk surga besok dengan rahmat Allah. Di dalam kitab Riyadus Salihin juga diterangkan. Konon di zaman Nabi terdahulu ada seorang yang ahli ibadah sampai 500 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Tatkala dia meninggal dunia, maka orang tersebut ditanya. Kamu ingin masuk surga dengan amalmu atau dengan rahmatku, kata Allah Subhanahu SWT. Maka orang yang soleh ini, yang merasa beribadah selama 500 tahun, di dalam kitab yaitu solehin, karena emak menawiru di Allah SWT. Orang tersebut mengatakan, aku ingin masuk surga dengan amalku. Maka orang tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu SWT. Demikianlah orang itu dimasukkan ke dalam neraka Karena tidak alatkan dengan rahmat Allah Kemudian ditanya lagi Setelah engkau ada di dalam neraka Sekarang engkau ingin masuk surga dengan amalmu Yang selama 500 tahun itu Atau dengan rahmatku Maka pada akhirnya dimenjabatkan Dia menjawab Aku ingin masuk surga dengan rahmatmu ya Allah Maka orang tersebut Dimasukkan surga oleh Allah SWT dengan rahmatnya Allah. Itu gambaran dari Nabi Muhammad SAW tentang umat-umat terdahulu. Masyarakat muslimin, Adapun kita untuk mendapatkan rahmat Allah itu, Maka kita perlu menjaga akidah kita dan keimanan kita. Ibarat akidah dan keimanan kita ini adalah kunci. Kalau kita sudah menjaga akidah dan keimanan, Maka Allah akan berkenan untuk menurunkan rahmatnya kepada kita subhanahu. Kepada kita semuanya insya Allah. Masyarakat muslimi, gimana? Tentang seorang kafir yang tiba-tiba masuk Islam. Ada orang kafir yang mulai dari kecil, sebut saja sampai usia 50 tahun. Dia tidak beriman kepada Allah SWT. Kemudian di hari itu dia masuk Islam. Lantas seminggu berikutnya, dia meninggal dunia, bagaimana orang tersebut? menurut hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan Al -Islamu ma bahwa orang masuk Islam itu akan menghilangkan dosa-dosa yang sebelumnya jadi tak dia kafir kepada Allah SWT, dia tidak melaksanakan syariat Allah, dia bermaksiat apa saja begitu dia masuk Islam maka seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan adik kata dia meninggal dunia saat itu sebut setelah seminggu Maka Allah berkenan untuk memasukkan surga Orang tersebut Antas timbul pertanyaan bagaimana dengan kita-kita ini Kita sejak kecil Lahir di kalangan umat Islam Orang tua kita, nenek moyang kita Islam Sedangkan kita juga Kadang-kadang berbuat maksiat Kadang-kadang juga berbuat baik Barangkali di antara kita kalau ditimbang-timbang Ada yang maksiatnya 60% lebih berat daripada Kebaikannya Antas sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama bahwa orang yang maksiatnya lebih banyak daripada amal ibadahnya dia akan masuk neraka terlebih dahulu. Barulah masuk surga. lantas bagaimana dengan orang yang baru masuk Islam yang tidak pernah berbuat amal baik kecuali hanya seminggu saja kok tiba-tiba masuk surga. Maka menurut para ulama demikian bahwa ibarat orang kafir yang masuk surga itu adalah orang Apabila di suatu tempat Sebut saja tempat rekreasi bisa ada ada pintu gerbangnya Di dalam tempat rekreasi itu Berbagai macam permainan-permainan Fasilitas-fasilitas Maka untuk hanya masuk Pintu gerbangnya Seseorang harus membayar tiket 50 ribu Sebut saja demikian Nah orang yang baru masuk Islam Kemudian meninggal dunia Maka orang tersebut digambarkan oleh para ulama Ibarat masuk tempat rekreasi Alias surga hanya melewati pintu gerbangnya kemudian di taman yang umum sedangkan orang Islam walaupun orang tersebut pernah bermaksiat bahkan maksiatnya lebih besar daripada keimanannya atau amal ibadahnya maka tetkala dia sudah selesai untuk dibersihkan di neraka kemudian masuk surga maka orang tersebut akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang dia memiliki dari amal ibadah, misalnya, atau bisa digambarkan dia memiliki tiket yang banyak. Maka tiket itu bisa dipergunakan untuk tempat-tempat fasilitas-fasilitas yang spesial bagi umat Islam. Maka untuk itu digambarkan di para ulama, agar kita cepat masuk surganya dengan rahmat Allah. Kemudian mendapatkan jenjang atau tingkat-tingkat dan fasilitas-fasilitas di surga dengan banyak Maka kita memperbanyak juga amal ibadah kita Karena itu doa kita untuk Nabi Muhammad SAW Ya Allah utuslah Nabi Muhammad itu di surga Di tempat yang paling tinggi Berarti kalau ada tempat yang paling tinggi Di surga pun ada tempat yang rendah Inilah tempat orang awam Tempat orang yang tidak banyak amal ibadahnya Tapi memperbanyak maksiatnya Tapi tetap Islam kalau orang semacam demikian akan dimasukkan raga terlebih dahulu Sebagai balasan dari apa yang dikerjakan dari kejahatan-kejahatan itu Tapi setelah beberapa saat orang tersebut dimasukkan surga Bila mana orang itu memiliki sedikit amal ibadah Maka surganya hanya di halaman-halaman saja Atau dibasatin kebun-kebun saja tidak masuk kepada busur Istana-istana yang dipersiapkan oleh Allah SWT Kepada hamba-hambanya Menibadis solehin Yang orang-orang soleh Karena itu marilah Kita senantiasa untuk mencoba Menambah amal ibadah kita Pada hari-hari Waktu-waktu kita agar benar-benar Tadikala kita masuk surga kita bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas yang sempurna Sesuai dengan harapan kita Masuk surga, bahkan bisa bertemu, berjumpa Dan ziarah kepada baginda Rasulullah SAW Yang beliau berada di tempat yang paling tinggi Mudah-mudahan ma'asyal muslimin Dengan demikian kita menyadari Bahwa kehidupan kita ini hanya sementara Sebentar saja, mudah-mudahan yang sebentar ini Bisa mengantarkan kita Untuk hidup lebih baik, baik di dunia apalagi di akhirat nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma amin. Ja'alallahu iyyakum minal faizin wa adkhilna wa iyyakum fi wa razaqna wa iyyakum mahabbata sayyidil mursalin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina lamudkhulu fi silmikafat wala tatablu khutuwati syaitan innahu lakum aduhum mubin sadaqallahul azim barakallahu lihi walakum fil quranil azim wanafa'ni wa'iyyakum bil ayani wadzikil hakim wataqabbalan mini wa minkum tilawatahu innahu huwa sami'ul alim